Sesang yeah. Bali basmuanya. Oke, okay. Ajanisi. Bersama dengan cantiknya mm -hmm. Jawa Tengah. Oh ya. Aja. Aja deh. Jangan gitu kebanyakan. Metro. 국민ַ帶 risks ո逼 ո Jung אָ Anfang